Alhamdulillah Alhamdulillah yang anzal Al-Quran Huda dari orang ondan dan tempah 1971 Dan do 74 Saya dairy mohon bahawa Allah dan Vorteil Dan do jaküm Muhammad, utman Arizona Antara yang akanaha medek utawavan dengan suT ה Hak Dan tahu yang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 Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Fakat fazaman atqah. Ma'asyur muslimin Jama'ah salat jumat yang dirahmati oleh Allah Marilah kita senatiasa berupaya Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Tentunya dengan harapan mudah-mudahan Segala amal ibadah kita Diterima oleh Allah Dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin Masyaul muslimin Tidaklah juga kita senantiasa berupaya Untuk meningkatkan pendidikan keagamaan kita Dan juga mengetahui tentang apa yang Diwasiatkan oleh Baginda Rasulullah SAW maupun apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau karena perilaku dan amaliyah Nabi adalah sebagai contoh yang baik bagi umat Islam tentunya banyak kalau kita ingin tahu apa saja kira-kira yang pernah Diamalkan oleh baginda Rasulullah S.A.W Walaupun amalia itu Sepertinya Sebagai perilaku Beliau Karena beliau adalah seorang manusia Yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul Namun sisi kemanusiaan Beliau itu tentunya juga ada Sebagaimana diruatkan mahasil muslimin Suatu saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana biasanya beliau Disertai oleh beberapa sahabatnya Bila mana akan Melakukan Sesuatu hal Atau pekerjaan-pekerjaan Yang di luar rumah Suatu saat beliau Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar dari rumah Berjalan kaki menuju Ke suatu tempat kebetulan sekali saat itu beliau berada di pinggir padang pasir kemudian beliau berhajat untuk membuang air ada kalanya air besar atau air kecil nah sebelum itu beliau minta kepada sahabat yang menyertainya agar mencarikan pelepah korma banyak riwayat di dalam hadis ini, saya utarakan satu saja. Kemudian sahabat yang menyertainya itu mengambil dua pelepah kurma. Setelah disodorkan kepada beliau, maka oleh Nabi Muhammad SAW, pelepah kurma itu ditaruh di depan beliau, tak kala beliau akan buang air. Masal muslimin manfaatnya adalah bahwa orang yang akan buang hajat atau buang air khususnya kalau ada di tengah lapang itu berarti tetap harus menutupi auratnya. Itu maksud dan tujuan beliau minta pelepah kurma alias sebagai penutup apa yang ada di depan beliau. Masyaallah muslimin, usai itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali berjalan dan tiba-tiba beliau menemukan dua kuburan dari kalangan umat Islam. Tatkala beliau berada di dekat dua kuburan itu, Allah memberikan mukjizat kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, maka nabi mengetahui keadaan dua orang muslim yang ada di dalam kuburan ini. Ternyata keduanya sedang diadab atau disiksa oleh malaikat yang bertugas. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabatnya Wahai sahabatku, engkau ambil dua pelepak kurma tadi itu. Kemudian setelah dua pelepak kurma diterima oleh Nabi maka ditancapkanlah keduanya itu yang satu ditancapkan kepada kuburan sebut saja yang ada di sebelah kanannya dan yang satu ditancapkan pada kuburan yang ada di sebelah kiri beliau menurut riwayat tepatnya pada bagian kepala lantas beliau berdoa mudah-mudahan atau semoga saja Allah berkenan meringankan siksa dari kedua penghuni kuburan ini Selama pelepah kurma masih segar Alias belum kering Mas Al-Muslimin Kemudian beliau menerangkan sesungguhnya Dua orang yang ada dalam kuburan ini Tidaklah diadab atau disiksa itu Karena dosa yang besar Arti dosa besar Yang kita fahami Dalam bahasa jawanya molimok atau dosa yang sudah ada ketentuan Sanksi hukumnya Baik dalam Al-Quran maupun hadith Misalnya Orang mencuri potong tangan Orang membunuh harus dikisos Orang mabuk harus dicambuk Dan lain sebagainya Itu dosa besar Tapi kalau dosa-dosa yang biasa Misalnya Melihat korok orang lain Nah ini dosa yang biasa Bukan dosa besar Kata Nabi, kedua orang ini tidaklah disiksa itu karena melakukan dosa besar. Tetapi yang satu disiksa karena dia ini Yamshi bin Namimah. Sukanya kemana-mana itu rasan-rasan. Atau membicarakan aib orang lain. Sedangkan yang satunya, karena dia ini Layas Tanji Minal Baul. Karena dia tidak hati-hati, tatkala, maaf-maaf, buang air kecil, sehingga air kencingnya itu nyiprat kemana-mana. Ini ternyata menurut Nabi kita Muhammad SAW itu pekerjaan yang menyebabkan disiksa di dalam kubur nanti. Biasanya kalau yang namimah umumnya adalah kalangan wanita, sedangkan yang kencing tidak hati-hati itu kalangan pria. Mashallah Nusyirin. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau. Adapun yang bisa kita ambil manfaatnya bahwa menancapkan dahan pelapa kurma di kuburan itu pernah diawalkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dengan umat Islam Indonesia? Kalau kita ingin mengamalkan sunnah ini tentunya sulit. Dan repot kalau cari pelepah kurma Maka para ulama. Dimulai dari ulama-ulama terdahulu. Seperti para wali Songo. Dan ulama-ulama setelahnya. Beristihad. Kalau di Indonesia yang banyak. Bukan pelepah kurma Tetapi pohon-pohon yang lain. Dan juga bunga-bunga. Maka. Dengan beristimbat. Dari hadis tersebut. Ulama-ulama kita. Mengajari. Baga atau kepada para warga al Islam Jamaah, bila mana kalian pergi ke kuburan saudara-saudara kalian, jangan lupa berilah bunga atau nyekar bunga. Ternyata nyekar bunga ini bukan adat istiadat bangsa Indonesia, tapi ada contohnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang kalau di Mekah zaman itu Tancap dahan untuk Nyekar Kalau di Indonesia bunga-bunga Itu untuk nyekar Subtansinya sama yaitu berharap Mudah-mudahan Selagi pelepa Kurma itu masih segar Dan selagi bunga-bunga itu Masih segar yang ditaruh Di atas pusara Mudah-mudahan mayit yang ada Di dalam pusaranya itu Bila mana sedang disiksa itu diringankan siksanya oleh Allah SWT. Masa al-Muslimin, ternyata seringkali memang adat istiadat bangsa Indonesia di kalangan umat Islam, itu yang asalnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja para ulama-ulama salaf kita, orang-orang sempuh-sempuh kita, kadang-kadang jarang memberitahukan, ini loh dalilnya tidak. Namun Masa al-Muslimin saat ini sudah banyak orang-orang yang Maaf-maaf barangkali Fudul atau iseng Atau mencari tahu Kamu mengamalkan gini Ini ada dalilnya apa tidak Kalau tidak ada dalilnya itu bid'ah Itu sesat Jadi nyekar bunga di kuburan itu sesat Bahkan syirik dzalik. Ini Macam-macam ini adalah Orang-orang yang tidak Mendalami pelajaran Islamnya dalam Bersyariat khususnya dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat tadi tentang Nabi menacapkan dan itu terdapat dalam kitab Imam Bukhari sehingga hadisnya menjadi hadis yang sahih. Kalau sudah riwayat hadisnya Imam Bukhari itu harus diterima oleh seluruh umat Islam. Demikian pendapatnya para ulama. Karena itu ma'asyar muslimin, marilah kita Senantiasa berupaya menengok kembali pelajaran-pelajaran semacam itu. Apa sih amalia-amalia yang telah diajarkan oleh para ulama salaf yang dilanjutkan oleh para sesepuh bangsa Indonesia, para kiai dan lain sebagainya, sehingga mentradisi kadang-kadang di keluarga kita dan kita tidak tahu dari mana itu asal dan asasnya. Tapi sebenarnya kalau mau diteliti, Insya Allah banyak hal akan ditemukan di sana. Paling tidak ada dasar yang mengikat walaupun tidak secara tekstual, tidak persis. Sebagaimana tadi kami terangkan bahwa Nabi nyekarnya itu menggunakan dahan kurma. Sedangkan bangsa Indonesia nyekarnya itu menggunakan bunga-bunga yang sudah disediakan. Mereka biasanya menggunakan bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, dan bunga-bunga yang harum. Itu bukan karena apa, karena memang mudah untuk didapat di wilayah kita Indonesia. Lain lagi, kalau kita misalnya saat ini mempunyai keluarga yang meninggal dunia di Mekah, maka kita akan mencari bunga-bunga di sana tentu akan sulit. Nah itu karena kondisi tempat ini sangat menentukan apa yang harus kita lakukan. Tapi yang penting, mahasiswa muslimin, untuk berikut hari, marilah kita mencoba untuk mengkaji ilmu-ilmu nah, yang sebenarnya itu ada namun belum sempat belum sempat kita gaji mudah-mudahan untuk berikut harinya akidah kita, amalia kita yang memang sudah diajarkan oleh para ulama salaf itu tidak ragu lagi kita amalkan dan tidak mudah goyah walaupun ada yang mengatakan ini bid'ah itu tidak ada dalilnya itu adalah syirik, itu adalah tidak mengikuti syanad islam karena memang mereka tidak tahu dan alhamdulillah para ulama di kalangan kita banyak sudah mengungkap masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalil yang korupit. mudah mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Allahumma amin. Jangan Allahu a'yuqum Wa adh wa a'yuqum fi ibadhi salihin. Wa rozaqun awa'yuqum ma'habat said al-mursalin. A'udhu billahi min ash-shayin Ya ayuha alladina man tuhulufi ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنّه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم، بارك الله لي و لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته، إنّه قسم يهون علي.